Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد حضرات المكرمين معاشر الحبايب الفضلاء Masyarakat Ma Ulama Al-Qurma Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin hadirat Yang dirahmat oleh Allah Dan tak lupa sahib al-bid Bapak G. Haji Yusuf Abdurrahman Yang kita cintai Dan kita hormati Mudah-mudahan Malam hari ini kita mendapatkan barokah semua dari Allah SWT Bapak-bapak Hadirin hadirat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sejatinya yang pantas mewakili Majelis Ulama Indonesia adalah Kyai Mukhtar Rozali. Beliau itu senior di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten. Sedangkan saya ini junior. Cuman saya sudah punya istri, beliau katanya masih belum punya istri, gitu aja <tuh>. bedanya. Ya mudah-mudahan segera mendapatkan judul yang barokah. Saya biasa duduk dengan beliau. Seringnya saya digojlok. Mumpung saya sekarang di sini di depan para kiai dan Habaib, saya kendalikanlah titik, gojlok beliau gitu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tak lupa bapak aparat pemerintah baik sipil maupun TNI yang juga kita muliakan. Kita tadi diajak untuk bersilaturahim di depan kita ada bapak-bapak berbaret hijau tapi memang penerbang-penerbang olong ya. biasanya yang penerbang olong itu kan baretnya biru ya ini rupanya kolaborasi dia. Ya. jadi walaupun angkatan darat tapi ahli penerbang Cuman bukan penerbang, salah terbangan gitu maksudnya jangan khawatir, tadi sempat saya rekam sedikit rekaman, jadi saya kirimkan ke Mekah Alhamdulillah, berarti sholawatnya sudah sampai ke Mekah Amin. karena saya banyak punya kawan di Mekah, saya katakan jangan khawatir, laporkan laporkan kepada pemerintah Saudi Arabia yang sebagian dari mereka itu tidak senang sholawat bahwa di Indonesia bukan sekedar masyarakat bukan sekedar santri bukan sekedar kiai bukan sekedar habaib yang cinta solawat pakai terbangan bahkan TNI pun pakai terbangan alhamdulillah bapak bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah memang tradisi kita sejak wali songo sampai sekarang ya ini tradisi kita yang harus dilestarikan sampai kapanpun saya mumpung-mumpung mohon maaf kiai muhtar saya mewakili Majelis Ulama Indonesia ya tidak kemana-mana. Bicaranya tentang Majelis Ulama Indonesia. Bahwa bapak-bapak aparat ini perlu selalu koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia itu melihat Indonesia itu ya alusun awal jamaah. Dan Majelis Ulama Indonesia adalah satu-satunya organisasi yang mempunyai kerjasama resmi dengan pemerintah, ini resmi. karena itu kalau ada fatwa dari majelis ulama Indonesia itu bisa diberlakukan oleh negara. saya warga NU NO, bahkan saya pengurus NU NO di cabang. sebesar apapun NU NO, atau juga muhammadiyah kalau punya fatwa itu tidak bisa langsung diamalkan atau dikerjakan secara resmi oleh Pemerintah Tapi sekecil apapun kumpulan Majelis Ulama Indonesia Sejak dari Dibentuknya Majelis Ulama Indonesia Sudah menjadi Mitra untuk Menselaraskan Dan mitra untuk Mengamankan kondisi Indonesia Mulai dari Saban sampai Merauke Karena itu kalau ada fatwa-fatwa Dari Majelis Ulama Indonesia Yang paling harus Memperhatikan adalah para kumaro. Kalau para ulama ya namanya juga majelis ulama Indonesia gabungannya biasanya dengan tokoh-tokoh ormas lain PBNU Muhammadiyah dan lain sebagainya memang itu kerjaannya setiap saat. Tapi dengan pemerintah ini sangat penting dan harus pemerintah mengetahui apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia maka itu yang harus dijalankan tentunya di dalam menjaga kondisi situasi stabilitas Masyarakat di wilayah masing-masing Khususnya di negara kita Negara kesatuan Republik Indonesia Sebagai contoh misalnya Majelis Ulama Indonesia kita bicara di Jawa Timur Yang terakhir itu kan fatwa Berfatwa mengeluarkan tentang sesatnya Syiah Syiah itu adalah aliran yang dibawa oleh Khomeini dari Iran Nah itu difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Dan disepakati oleh Jakarta alias pusat maka sudah selayaknya kami sebagai masyarakat atau mewakili masyarakat itu mohon diperhatikan, mohon dilaksanakan oleh aparat mana-mana yang merugikan kebersamaan khususnya masyarakat mainstream atau mayoritas maka masyarakat mayoritas ini yang perlu untuk didahulukan kepentingannya. Sebab masyarakat mayoritas yang ahsun wal jamaah itu memang sudah menjadi penduduk asli bangsa Indonesia dari dulu sampai kapanpun itu yang terjadi bapak-bapak aparat keamanan khususnya Malang saya ingin laporan kepada masyarakat Alhamdulillah saya pribadi sering mewakili MUI walaupun kadang-kadang dalam bahasanya nyerondol ya tanpa melewati prosedral yang pas cuman sering terjadi demikian ada pelecehan terhadap umat Islam Dulu ada di Malang ini tulisan besar ya Yesus masuk masjid. Kemudian kami dapat laporan, maka kami segera Menindaklanjuti lapor kepada aparat keamanan, kepada kepolisian, bahkan juga kepada dan ramil dan segala macam yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah kemudian ditangani dengan baik. Lah inilah kerjasama yang baik. Ini yang perlu kami harapkan yang demikian ini. Jadi. Baik itu di Jawa Timur, khususnya kita hari ini berada di Malang maka kita berbicara tentang Malang Hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang beramati oleh Allah, di Jakarta itu ada satu hal yang sangat meresahkan umat Islam. Ada seorang wanita dari Amerika, kalau dari Syekh Akabani dari Amerika datang membawa kesejukan, ini seorang Amerika, wanita Amerika Barat, dia non muslim membawa rasa jengkel bagi umat islam khususnya umat islam mainstream atau mayoritas Dia bernama Sasa Stephenson Itu dia selalu berbicara tentang keislaman tapi dengan gaya-gaya penghinaan Dia menggunakan jilbab tapi dipergunakan untuk hal-hal yang luar biasa menyakitkan Bahkan juga dia melecehkan Allah semua ta'ala Tadkala dia dialog dengan seorang wanita Ya, si wanita itu mengatakan wanita Muslimah kita harus takut kepada Allah. Maka si Stevenson mengatakan apa takut kepada Allah? Ha, ha. Apa takut kepada Allah? Ah, ha, ketawa. Ini kayak demikian ini namanya pelecehan. Suatu saat saya ditelpon oleh salah seorang aparat di Malang sini diminta kriteria melecehkan Islam itu gimana sih? Saya contohkan waktu itu gampang. Bor bom saya contohkan karena pihak kepolisian, tapi di sini ada. Bapak-bapak dari TNI Angkatan Darat, baret, ini baret pak ya, ini kan kain, ya kain warna hijau dijahit dan demikian. Sebenarnya kain dimana-mana sama kan, kain boleh dipakai peci, kain boleh pakai sarung bahkan kain boleh dipakai serbet. Tapi kalau sudah jadi almamater loh pak ya, sudah dijahit menjadi hijau demikian. Coba bapak-bapak sebagai seorang aparatur negara melihat di pasar. Baret seperti yang Bapak pakai itu Dipakai ngepel, comberan, maaf-maaf Tentu kan, ini kan pelecehan Jadi apa? Ya, keadaan umum pelecehan itu Demikian juga di dalam agama Ada lagi misalnya umat Islam Alhamdulillah Bapak-Bapak ini ya, Muslim semua, apalagi terbangan sholawatannya Tapi kadang-kadang ada Sebut saja ini percontohan ya Permisalan, kalau ada seorang tentara Pakai Sepatu laras panjang itu kan umum ya, ya memang seragamnya. Lho, kalau dipakai di mana-mana jalan, bahkan juga bawa pistol, bawa brand ya biasa wong um, tentara. Tapi kadang-kadang menjadi suatu hal yang meresahkan masyarakat. Tatkala bapak-bapak yang aparat tersebut masuk di masjid dengan sepatu laras panjangnya tanpa dilepas sampai ke pengimaman. Wah ini kan namanya pelecehan terhadap umat islam Ini maka terjadi suatu hal yang tidak indah Bahkan naudzubillah Kalau terjadi percecokan Antara masyarakat karena ketidaktahuan Kalau tidak tahu diberitahu Tapi kadang-kadang ada Nuansa pelecehan Nah ini yang perlu dicegah Nah kalau kita seling seraturahim semacam demikian Sama taunya. Oh kalau dari para ulama Mau masuk ke batalion Tentu ya dengan Gaya-gaya, kalau ada penjaganya hormat. Saya juga demikian, ke situ-situ saya biasanya. Saya kalau masuk ke batalion atau ke mana poda, ada penjaganya, "Mari Pak." Masuk, masuk ke iso-iso pura-pura -iso, iso, iso gini ya. Tentunya dari aparat demikian, kalau masuk ke pesantren, masuk ke masjid, masuk ke tempat pendidikan Islam atau majelis taklim, ya harus mengikuti apa yang sudah semestinya dilakukan oleh masyarakat setempat atau warga dari masjid taklim, warga dari pesantren, warga dari majelis ya apa cara nih? gimana caranya? maka kalau demikian saling menghormati jangan sampai datang suatu tempat dengan niat yang tidak baik ini apa, ini apa, segala macam itu menjadi konflik yang berkepanjangan Naud Bilalik karena itulah yang dilakukan fitnah dan al fitnatun nahimatun la'anallaha man ai kodoha. fitnah itu sebenarnya suatu yang tidur maka sungguh dilaknat oleh Allah bagi siapa saja yang membangunkan fitnah tersebut bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dalam sambutan yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa diakraskan dalam situasi yang islami karena negara kita ini adalah mayoritas berpenduduk muslim ahlussunah wal jamaah dengan demikian mudah-mudahan Mulai malam hari ini dan seterusnya benar-benar terjalin satu rahim dari antara aparatur dan umara juga masyarakat Islam dan juga penghormatan kita memberikan seluas-luasnya penghormatan kepada siapa saja yang hidup di Indonesia asalkan saling menghormati dan tidak mengganggu apapun yang dilakukan oleh umat Islam tidak menyakiti dan lain sebagainya. Barangkali itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya kurang berpenamorn maaf yang sebesar-besarnya hadza wa alaikumukum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh